Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pagi ini bisa kembali bersuah Dalam rangkaian berita pagi Mulai dari Aceh Nasional dan Internasional Inilah berita pagi edisi hari ini Jumat 23 September 2022 Bersama saya Ardian Shah Kita awali berita pagi ini Dari Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal Sudahlun penyelidik kejari Banda Aceh kembali menahan satu tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan turnamen sepak bola tsunami Cup atau Aceh World Solidarity Cup AWSC tahun 2017. Ia adalah Mirza bin Ramli selaku bendahara AWSC. Ia ditahan di rumah tahanan negara Banda Aceh di kawasan Kaju, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar sejak Kamis 22 September 2022. Sebelumnya pada Senin 19 September 2022, Jaksa menahan M. Zaini Yusuf, adik Irwandi Yusuf, mantan gubernur Aceh, dalam kapasitasnya sebagai panitia. Ini penanganan lanjutan setelah sebelumnya sudah ada dua terdakwa yang dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, yaitu Moh Sahdan selaku Ketua Panitia dan Simon Batara Siahaan selaku konsultan. Kasih intelijen kejari Banda Aceh, Muharizal mengatakan pihaknya melakukan penyerahan tersangka Mirza bin Ramli selaku bendara AWSC dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum. Setelah dilakukan penelitian pemeriksaan tersangka dan penelitian barang bukti, tersangka langsung dilakukan penahanan oleh JPU kerutan Kaju selama 20 hari ke depan. Sudah lun setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Aceh Barat bersama laporan Sadul Bahri. Upaya penyeludupan narkoba jenis sabu ke lembaga permasyarakatan kelas 2 melabuh berhasil digagalkan sipir setempat. Barang haram ini dipasok ke dalam penjara oleh seorang tak dikenal dengan siasat bola tenis. Kepala pengamanan lapas kelas 2 melabuh Ganda Fernandi mengatakan bola tenis berisikan sabu ini ditemukan petugas pengamanan yang merasa curiga di area perkarangan lapas lapisan pertama pada pukul 03.00 dini hari. Kemudian benda tersebut diamankan oleh komandan regu untuk dibawa ke pos utama. Setelah diperiksa di pos utama dengan membelah bola yang ditemukan itu ternyata di dalamnya terdapat beberapa bungkusan yang diduga narkotika jenis sabu Setelah diliti terdapat tiga bungkusan kecil dengan dua berisikan sabu dan satu lainnya bungkusan kecil yang siap untuk diedarkan Fernandi menambahkan saat ini barang bukti sabu telah diserahkan ke Polres Aceh Barat untuk diusut siapa dalam pengiriman dan penerima barang haram tersebut sudah lun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Dua toko permanen di kawasan desa Semakuru, Kecamatan Tanah Jambuayi, Aceh Utara, Ludes terbakar Kamis dini hari sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Kedua bangunan terbakar tersebut merupakan toko nurul milik Rusli, warga desa Alupapun, Tanah Jambuayi, dan toko Islam milik Koperasi Dayah Malikul Saleh yang selama ini dikelola Tengku Kafrawi, salah satu guru pengajian di Dayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai 900 juta rupiah lebih. Sedangkan untuk penyebab terjadi kebakaran hingga saat ini dalam proses penyelidikan, personel Polsek Tanah Ayi. Kebakaran pertama kali diketahui oleh sejumlah warga yang bekerja bongkar muat barang di pasar Pantun Labu Tanah Ayi tidak jauh dari lokasi. Saat itu mereka melihat api sudah membesar di bagian toko milik Nurul. Lalu mereka memberitahukan Abdur Raffar warga desa Samakuru yang berada di rumahnya selanjutnya diteruskan petugas pemadam kebakaran. Abdur Raffar mengatakan api dengan cepat membesar dan meludeskan barang-barang yang berada di dalam toko milik Nurul. Sedangkan barang di dalam toko Islah yang dikelolanya sebagian berhasil diselamatkan. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah armada pemadam tiba di lokasi baik damkar dari Aceh Utara dan juga milik Pemkap Aceh Timur. Sudah lun setelah dari Aceh Utara kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Subur Dhani. Penyidik Subdit 3 tipikor ditreskrim Polda Aceh menyita uang tunai 200 juta rupiah yang merupakan fee dari pinjam pakai perusahaan pengadaan sanitasi dan tempat cuci tangan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh. Di reskripsus, Polda Aceh Kombesoni Sonjaya mengatakan uang tunai 200 juta yang disita dari 90 direktur perusahaan, uang itu merupakan fee pinjaman pakai perusahaan. Selain itu, pihaknya juga menyita dokumen kontrak pembayaran terhadap 390 paket pekerjaan yang telah dipecah untuk menghindari tender. Penyidik juga mengamankan uang tunai 100 juta yang diduga kuat sebagai suap ke pejabat pengadaan untuk memuluskan pekerjaan. Dari bukti yang disita, penyidik akan segera melaksanakan ekspos dengan BPKP perwakilan Aceh Untuk mempercepat perhitungan kerugian negara pada pengadaan wastafel dengan nilai pagu 412 miliar rupiah. Anggarannya diketahui bersumber dari dana refocusing COVID-19 Sony juga mengatakan pihaknya telah memeriksa 207 pemilik perusahaan yang telah ditunjuk sebagai mengerjakan proyek tersebut Namun masih ada 9 pemilik perusahaan yang belum datang untuk diperiksa anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah lalu kita beralih ke informasi nasional Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kewirausahaan menjadi salah satu kunci dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah Terus melakukan strategi pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang saat ini berada di angka 3,47% Beberapa strategi ini, diantaranya dengan meningkatkan kompetensi skill, membuka pasar dan peluang pemasaran, menguatkan ketersediaan dan akses permodalan serta melakukan penguatan kelembagaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu hal yang didorong pemerintah untuk menumbuhkan kewirausahaan baru adalah melalui digitalisasi. Dalam acara pameran industri Nusantara Made in Indonesia Innamas dengan rangkaian acara virtual exhibition, business matching. Hybrid FGD dan workshop Kamis 22 September Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Mugiarso yang hadir secara virtual mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki nilai ekonomi digital tertinggi di ASEAN dan perlu untuk terus dioptimalkan. Sudarlon dia tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. 11 orang tewas di menampah di antaranya personil keamanan dalam aksi protes yang meluas di Iran atas kematian seorang wanita muda dalam tahanan polisi moral. Dilansir dari kantor berita AIP, kantor berita Iran melaporkan 3 anggota milisi ditikam atau ditembak mati setelah mereka dikerahkan untuk menangani perusahaan di kota-kota Mas'at, Kasvin dan Tabriz pada Kamis kemarin. Satu anggota pasukan keamanan lainnya tewas di kota Shiraz, Iran Selatan. Seraya menambahkan bahwa seorang pengunjuk rasa juga ditikam sampai mati di Kasvin. Pejabat Iran sebelumnya telah mengkonfirmasi kematian enam demonstran. Empat orang di antaranya tewas di Kurdistan, provinsi asal Mahsa Amini, perempuan muda yang kematiannya pekan lalu memicu aksi protes massal. Dua demonstran lainnya tewas di Kermanshah, provinsi dengan komunitas Kurdi yang besar. Pihak berwenang Iran telah membantah terlibat dalam kematian para pengunjuk rasa itu. Demonstrasi atas kematian masa Amini telah berlangsung berhari-hari di seluruh penjuru negeri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi di 7 Mart 23 September 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa didengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa anda akses di situs internet www.sramdfm.com Follow kita Twitter dan Instagram kami at seramdfm Sudahlur, wassalamu